Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa Ama ba'd Kita lanjutkan bacaan kita terhadap al qawaidul al Yang diambil dari kitab Al-Qua'id wal-usul Al-Zami'ah Karya al-imam as sadi rahmatullahi al alaih. Yang mana Terakhir kita ambil kemarin Na'am barakallahu fiqum seputar apabila seseorang sudah menunaikan kewajibannya maksudnya seorang karyawan atau pegawai atau pekerja maka dia berhak mendapatkan upah atau gaji yang sudah disepakati enggak boleh diselisihini karena sudah terselesai, terselesaikan apa tugasnya atau sudah selesai kewajibannya kata beliau wa amal ijaratu Halaman 253 itu ya. Wa aman ijarah adapun berkaitan masalah ijarah itu persewaan, menyewa. Fa intara kabakinya telamen lihori order dan kalau karyawan atau pekerja tersebut meninggalkan pekerjaan tanpa alasan. Contohnya dia disewa untuk apa? Membangun kamar mandi disewa kontrak gitu istilahnya ya, nam kontrak kerja. Ternyata apa? Ternyata dia meninggalkan tanpa undur. Maka dia nanti gak dapat apa-apa orangnya. Karena belum selesai pekerjaannya. Pembelum. Kecuali kalau dia meninggalkan dengan udur dan alasan. Maka dia berhak mendapatkan. enam upah sesuai dengan pekerjaan yang dia sudah lakukan. Pembelum. Kan dia datang nanti di kontrak. Di kontrak, disewa atau kerja. bangun kamar mandi. Baru dapat kesepakatannya kan selesai waktu kamar mandi. Baru dapat separuh dia tinggal pergi. Gak ada alasan walah syait. Pada asalnya mereka gak dapat apa-apa kan gajinya kalau sudah selesai, gajinya kalau sudah selesai. Nah, tapi kalau dia meninggalkan karena udur, mungkin karena sakit atau karena yang semisalnya, maka yang separuh kamar mati tadi itu yang dia sudah kerjakan, dia berhak mendapatkan upahnya seperti itu. kita lihat di sini. Fakadani kalay stahikusayan wa ink. Nah, seperti itu pula dia tidak mendapatkan apapun orang yang atau meninggalkan sisa pekerjaan tanpa alasan dari itu. Wa in kana tapi kalau dia meninggalkan pekerjaan karena ada alasan wajiba minal ujrah bi qadri amilahu maka wajib orang tersebut mendapatkan upah sesuai dengan kadar yang sudah dia kerjakan paham ya? sesuai dengan kadar yang sudah dia kerjakan Hamziat tetap berhak karena dia ada alasannya meninggalkannya ada ada alasannya nah ada alasannya Bwagadhalika lawan talafat al-ain al-mu'ajjarah al-mu'ayyanah. Seperti itu pula kalau benda yang disewa, ingatannya barang yang disewa yang sudah ditentukan itu rusak. Nah, contohnya, kita nyewa mobil mau dibawa pergi ke Kuningan, Jawa Barat misalkan. Nah, ternyata sampai tengah perjalanan mobilnya terbakar. Yang nyewa ini nanti, nabarakalafikum dengan pemilik mobil itu nanti sama-sama ada kerugian yang dia tanggung. Tentang ya? Nah, yang nyewa dia mendapatkan separoh perjalanan yang dia sudah yang dia sudah apa, kalau fikul manfaatkan, sudah diambil manfaatnya tadi itu, mobil dari itu, membayar enam separohnya, kan sampai tujuan kan? Pemilik, pemilik Pemilik mobil, dia kerugiannya harus memperbaiki mobilnya. Nah, seperti itu. Karena, Kebakaran tersebut bukan sengaja dari orang yang nyewa tadi. Tapi memang... Ya mungkin... Qadrullah lah takdirnya. Nah terbakar gitu ya. Mungkin karena rusak atau misalnya. Nah kita lihat sini, Qala as-syeikh Muhammad bin Salih al-Sayyimin rahmatullah alaihi. Ya'ni... Maksudnya adalah... Fali sahibiha minal ujrah biqadri man tafa'abihi al-musta'jir. Maka pemilik mobil atau pemilik barang pemilik barang yang disewakan tersebut dia berhak mendapatkan upah upah apa upah persewaan tadi itu sesuai dengan kadar yang sudah dimanfaatkan oleh orang yang menyewa paham belum? mobilnya tadi disewa mau dibawa kemana? dari Jogja dari, Jog... dari Jogja mau dibawa ke Kuningan baru sampai di Purwokerto udah kebakaran Purwokerto, berarti kan belum sampai tujuan nah kalau belum sampai tujuan seperti itu, kata beliau, falisahibaha minal ujrah biqadri man tafaa'a bihi Maka pemilik mobil atau pemilik barang itu dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kadar yang sudah dimanfaatkan oleh orang yang menyewa tadi. Berarti dia bayarnya dari Jogja ke Purwokerto itu, Lur. Purwokerto ke Kuningan enggak bayar karena kan berhenti di situ motor, mobilnya terbakar. Paham ya? Nah, kita lihat misal contohnya. An yasajira astayyah Littawasulihi ilah Mekah, fatahkaniku aspanyarah. Nah, pada sini contohnya ada orang nyewa mobil untuk apa? Sampai atau bertujuan pergi ke Mekah. Ternyata mobilnya terbakar. Mobilnya apa? Terbakar. Auyas tak jadi bayatan, Yas kunuh limud dari sana, Atau ada orang nyewa rumah. Kesepakatannya ingin ditinggali berapa? Setahun. Tapi ternyata rumahnya belum sampai setahun sudah roboh rumahnya. Pam ya? ya, mungkin ya rumahnya kualitasnya kurang bagus lah sederhana. R S S S. Pam ya, rumah sangat sangat sederhana sekali. Pam ya, SM empat kali ya. Biasanya tiga kan? <laughs> Ini SM empat kali ya. Rumah sangat sangat sederhana sekali. Pam ya, akhirnya dia kan kesepakatan perjanjiannya kan apa? Setahun ternyata baru lima bulan dah wah bahrumahnya gitulah. Ewah. Wali Sahibil Bayit, Wali Sahibusaiyarah min al Ujrah, biko diri, limujudhi, limujudilah untuk masya Allah. Maka pemilik rumah dan pemilik mobil, maka dia berhak mendapatkan upah bayaran persewaan tadi itu, nambah raka'lofi sesuai dengan kadarnya. Karena ada Ujrah, ada alasan syar'i. Paham ya. Orang yang nyewa rumah tadi tuan keluar karena rumahnya roboh, bukan karena sengaja mau keluar. Ya enggak. Tapi kalau dia sengaja keluar tanpa undur, maka mau tidak mau dia harus bayar apa? Yang setahun penuh tadi itu. Karena dia keluar tanpa alasan, alasannya kenapa keluar? Enggak ada alasan ya, mau enggak mau kan setahun bayar setahun. Kan itu Tapi kalau ada alasan, nah barakallah fiikum maka dia bayarnya sesuai dengan apa? Kadar atau sesuai manfaat yang sudah dia. Nah, barakallah fiikum merasakan. Betul, ya? Wal farqu ijarah wal sekarang. Apa perbedaan antara ijarah persewaan wal menjadikan karyawan atau pekerja? Paham ya? Jadi ijarah itu menyewakan, persewaan. Nah, maksudnya ya, kalau ju'alah itu, na barakallahu dia itu menjadikan karyawan untuk kerja. Paham ya? Nyari tukang, tenaga pekerja gitu. Apa perbedaannya? Anal ja'alata 'abdun ja'izun la tahtass. Naam, la tahtassu bisyakhsin mu'ayyanil, masyaallah. Bahasa yang namanya Ja'alah Itu adalah transaksi yang boleh-boleh saja Tidak dikhususkan untuk orang tertentu Paham ya? Paham maksudnya? Tidak dikhususkan untuk orang tertentu Maksudnya bagaimana? Maksudnya bebas siapa saja Contohnya gini, kita lihat Misal, Aniyakul Contohnya seperti ada orang mengatakan Man banaliha daljidar falawqadar Barang siapa yang mampu membangun untuk tembok ini Maka dia berhak mendapatkan uang sekian seperti apa berarti? Yang menyewa orang untuk kerja, mau mau borongan atau mau kerja harian, Paham belum. Ini kan nggak orang tertentu, bebas siapa yang mampu punya. Nah, barakalafikum pengalaman bekerja, silakanan itu. Nah, kita lihat. Al-muradah loh kototi. Falahukat atau barang siapa yang mengembalikan barang barang hilang barang barang punya yang hilang, maka dia mendapatkan seperti ini. Paham ya Nah, ini juga jahalah juga. Contohnya dia kehilangan dompet. Dompetnya itu posisinya mungkin nomor HP-nya ada situ juga. Isinya nggak sembarangan isinya. Isinya bukan jutaan lagi. M, lama ya. Ujutnya mungkin emas batangan gitu ya, terdompet itu. Nah, nah akhirnya dia membuat semacam pengumuman barang siapa yang bisa mengembalikan eh, barangku yang hilang maka dia mendapatkan seperti ini. Nah, itu namanya jahalah juga. Nanti kalau ternyata ada yang mengembalikan sesuai dengan kriteria yang disebutkan tadi itu, maka dia berhak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Tapi ingat, cara mengumumkan barang yang hilang jangan sebutkan nilainya. Itu cara yang bagus karena kalau Anda sebutkan nilainya banyak orang yang ngaku ngaku nanti. Anda juga kehilangan apa? Kalung berapa gram 3 gram. Ternyata benar yang yang kita temukan seperti itu karena kita nyebutkan Caranya kita hanya mengumumkan barang siapa yang kehilangan emas berupa kalung tolong hubungi kami nomornya ini ini misalkan wa atau misalnya nah ternyata apa ada orang datang anak hilang dengan emas apa cincin berarti bukan pemiliknya anak kehilangan emas berapa 5 gram apa kalung ternyata yang kita temui cuma tiga gram berarti bukan pemiliknya caranya gitu tapi kalau anda sebutkan jenisnya kemudian gramnya orang banyak yang ngaku-ngaku nanti oh ya punyaku ini punyaku punyaku oh, seperti itu jadi di dalam mengumumkan barang temuan pun juga harus berhati-hati. Kata beliau di sini, fa hiya laysat 'aqdan baina syakhsayn. Maka yang nama ja'alah itu bukan semata-mata transaksi yang dilakukan di antara dua orang, mu'anyain, dua orang yang sudah telah tertentu. Bi haythu yulzim ahaduhum al-akhar dengan catatan salah satu keduanya mengharuskan yang lainnya bima tamma 'alaihal 'aqd dengan apa yang terjadi Sempurnakan transaksinya, bahniya amah. Bahkan yang namanya ja jualan ini umum. Umum bagaimana? Ya kapan dia selesai mengerjakan pekerjaannya dapat gaji gitu loh ya. Kalau misalnya kerjanya pekanan, ya udah gajinya kapan? Hari nah, Sabtu sorenya itu biasanya, bang oh, ya. Nah kalau dia misalkan kerjanya Senin, Selasa, Rabu masuk, Kamis, Jumat, Sabtu nggak masuk, jadi ya dapat gajinya 5-3 hari toh. Kalau borongan sistemnya selesai dulu baru dikasihin gitu. Nah kalau ternyata ninggalkan belum selesai, dia ya ninggalkan terlalu l Dur nggak dapat gaji. Kalau dia meninggalkan dengan utuh, maka dia dapat gaji sesuai dengan kerjaan yang sudah dikerjakan. Pamuluh ini, hari nah, ini penting sekali nih ya, penting sekali na'am Kata beliau di sini berbeda dengan apa? Ijarah. Kalau ijarah itu dua orang, persewaan itu dua orang atau lebih biasanya. Nah, jarang sekali orang nabrak alfil. Persewaan itu cuma sendirian. Karena menyiapkan barang, tersenyapa sendiri. ya mungkin. Persewaan itu antara dua orang yang saling mengharuskan satu dengan yang lainnya. Kamu siap gak nyewa rumah? Siap. Tapi rumahnya harus bagus. Nah, berarti mengharuskan kan. Rumahnya bagus. Oh iya rumahnya ori, mewah, mepet sawah. Paham ya misalkan. Nah barakallahu fikum mepet sawah rumahnya. Nah barakallahu fikum bangunannya juga bagus. Nah akhirnya orang yang mau nyewa siap. Berapa per bulan? Per bulan gak usah banyak-banyak 3 juta aja. Katanya. Per bulan 3 juta. Paham ya? Udah sepakat berarti kan saling mengharuskan. Pemilik rumah mengharuskan dia bayar berapa per bulan? 3 juta. Orang yang mau nyewa tadi mengharuskan rumahnya bagus, walaupun sederhana. Paham ya? Nah, barakallahu Paham belum ini maksudnya? Ayo. Nah, seperti itu berarti kan apa? Bedanya antara ja'alah dan ijarah tadi itu. Kalau ijarah itu dua orang yang tertentu yang saling mengharuskan satu dengan yang lainnya. Kamu harus Bayar 3 juta per bulan. Siap? Siap. Yang nyewa juga ngomong, "Rumahnya harus nah barakallahu rumahnya enggak harus mewah, yang penting nyaman," katanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Saling mengharuskan. Perannya, paham soalan perannya? Eh, awak. Kemudian naik ke atas lagi. Wamin furu'iha dal asal dan termasuk cabang dari asal ini. Law syarat istiqqah wasiyatin awakfin awanahmiha limanya kamu biagamalin amal. Kalau seandainya ada orang mensyaratkan keberhakan mendapatkan wasiat atau wakaf atau yang semisalnya bagi orang yang dia apa, yang dia itu selak, nam dia itu. Mengerjakan suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang ada. Min imamatin seperti imam menjadi imam. Al adan atau adan. Atau deris atau mengajar. Atau soruf atau nak mengatur. Al amalim al amal atau amal-amal yang ada. Perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kamala dalik ista'akku majzulilahu ane. Kapan dia melakukan mengerjakan? Nah, fikum perkara tersebut, maka dia berhak mendapatkan apa? Gaji yang sudah disepakati. Amalum. Nah, antum jadi imam mau nggak? Nggak usah kerja, nggak usah memikirin yang lainnya. Pokoknya imam rawatib di sini. Nanti Insya Allah kita kasih muka faah per bulan misalkan. Amiya. Ternyata dia katanya siap. Tapi setiap setiap duhur, asar, maghrib, misalnya subuh orangnya nggak ada. Amiya. Berarti nggak dapat dia. Amlum dia cuman berarti kan siap saja, tapi nggak melaksanakan. Nggak dapat dia. Tapi kalau dia melaksanakan sepenuhnya, imam tepat pada waktunya. Kemudian ketika akhir bulan. Dia berhak mendapatkan amplop tadi. Amin ya? Maksudnya amplop itu gajinya tadi itu ya. Nah barakallahu'alaikum seperti itu. Ini penting sekali ini karena mungkin ada muncul di. Nah barakallahu'alaikum. Di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Atau yang semisalnya, na'am. Kita lihat sini. Nomor dua bawah itu. Qawala as-syeikh Muhammadin salim sa'amin wa'amu ta'ala wa min zalika. Termasuk di antara permasalahan tersebut adalah rawatibul muaddifin. Gaji bulanan para pegawai. Rawa itu bisa gaji bulanan, gaji rutin, bisa bulanan, pekanan, bisa dua bulan sekali, setahun sekali terlalu lama ya setahun sekali ya. Nah barangkali vikum yang paling biasanya sebulan sekali, walaupun cepat ya se sepekan sekali. Nah contohnya adalah rawatet almotivin, itu gaji tetap para pegawai. Layaklah kualan insan, layaklah hal insan. Kami natan illa idah adal amala kamilan. Maka seseorang tidak akan mendapatkan gaji secara full sempurna, kecuali kalau dia sudah mengerjakan amalan secara sempurna. Pamulung ini. Nah, ini nanti tanb. Para pegawai, para pekerja itu biasanya datang cuma nyata tok, istilahnya apa? Yang isi daftar hadir pulang. Itu sebenarnya tidak benar. Disebutkan nanti. Nah, kenapa tidak benar? Karena Mungkin atasannya enggak tahu. Mereka ketika dites, daftar hadirnya dia hadir terus padahal dia cuma datang hadir enggak kerja, Pulang gitu loh. Sebagian orang itu biasanya kan. Nah, datang istilahnya apa istilahnya? Ah, itu. Kasihin absen tadi itu, setelah itu pulang gitu. Allah musta'an, paling Kalau seandainya dia itu melakukan kerenggangan, enggak hadir, enggak sempurna, Maka dia tidak berhak mendapatkan balasan apa yang sudah dia lakukan dari nah barakallahu fiikum istilahnya apa? Nah, Ketiadaan dia, misalnya. Wa ma'al asif, wa ma'al asif. Fāinna kasīran min al mu'adzbin al an layakumunabi ma yajibu alaihimini. Termasuk perkara yang sayangkan. Nah, termasuk perkara yang sayangkan. Nah barakallahu fiikum. Kata beliau di sini kebanyakan para pegawai sekarang ini mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang sudah diwajibkan atas mereka. Nah. Awalnya kita lihat, ima fi zaman, ima dalam masalah waktunya, ya enggak? Waktunya harus 8 pagi dia berangkatnya jam 9. Jam 9 tadi sudah jam kan gitu. Nah, ini sama aja ya, pekerjaan mau pekerjaan kantor atau pekerjaan yang kerja bangunan kalau misalkan kesepakatan jam 8 ya jam 8. Namun terkadang jam 10 baru datang misalkan. Namun itu kurang tepat. Kita lihat jenis. Ima fizzaman. Ima berkata masalah waktu. Bi'an la yahduru. Yaitu mereka tidak hadir illa ba'da nam batid dawam. Kecuali setelah apa? Setelah dimulainya. Na' barakallahu fikum pekerjaan. Bima lay tessanah la fi. Yang sebenarnya dia tidak diizinkan situ. Dia kalau masuk jam 9, aslinya gak diizinkan. Tapi karena bosnya atasannya gak tahu. Dia berangkatnya jam 9. Datang, ngisi absen tadi itu. Kemudian langsung kerja. Padahal masuknya jam berapa tadi? Jam 8. Dia datangnya jam 9. Berarti kan menyelisi. Ya gak? Secara tidak langsung amanah gak orang ini? Gak amanah. kita lihat. Karena gajinya pun nanti gajinya. Sebulan itu gajinya gak terkurangi. Karena nampaknya dalam daftar absennya itu. Datang terus itu loh. Kerja terus walaupun... Sebenarnya cuma nyatet nama tadi. Kita lihat. A'au yahrujuka bela intihaid da'am atau keluar pulang sebelum habis waktu kerjanya. Taruhlah kesepakatannya jam 8 sampai jam 3 sore misalkan. Dia pulang jam 2 siang. Wah hanya pulang. Mempun apa bosnya nggak ada. Eh, atasannya nggak ada dia pulang jam 2 siang. Berarti dia kan nggak amanah di situ. Padahal dia nanti apa? Akhir bulan tuh gajinya full karena bosnya nggak tahu kalau dia ternyata apa. Istilahnya, bolos istilah istilahnya ya Allah mustahil, kita lihat lagi Nah, kata beliau Wa imma fil amal atod Yang ternyata apa? Ternyata dia itu Nah, melanggarnya pada pekerjaannya Kalau pertama ini pada waktunya Seharusnya 8 dan 9, ya enggak? Seharusnya pulang sore Jam 3 sore, dia malah Pulangnya apa? Nah, fikum, jam 2 siang dah pulang Paham ya? Seperti itu kan tidak Dibenarkan oleh syariat, nah. nah Sekarang apa? Pekerjaannya sekarang, pekerjaannya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ewa. Sekarang, pekerjaannya. Nah, kalau pekerjaannya berarti bagaimana? Kalau pekerjaannya, seharusnya dia itu kerjanya fokus, serius, mengerjakan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Taruhlah dia seharusnya campuran semennya itu yang bagus, nyuruh bosnya, bosnya nyuruh yang bagus, dia malah kasih campuran yang agak. Jelek paham ya, karena mungkin nanti biar nambah barokah fiqum sisa atau yang semisalnya ini kan masalah nambah barokah fiqum nambah kontrak kerja yang semisalnya masuk juga di sini kita lihat. Biannya punafi aman hilakin nahulayyati al murajin in ihtimaman ini. Awal. Ya terjadi pada pekerjaannya kan, tapi dia tidak memberikan nambah barokah fiqum orang-orang yang yang apa yang nambah barokah fiqum meninjau ulang atau yang kerja disitu perhatian penuh nah, jadi dia tidak memperhatikan sepenuhnya, nah maksudnya apa maksudnya, yang kerja silakan ya enggak, enggak masalah itu loh, jadi enggak enggak perhatian penuh, nanti pekerjaannya mungkin seharusnya lurus dari bengkok, paham ya mungkin tukang jahit itu ya, atau yang misalnya seharusnya dia mengawasi, dia pekerja mengawasi seharusnya, amanahnya, tapi dia istilahnya bermudah-mudahan, biarin aja lah nah seperti itu juga termasuk apa berarti meremehkan dalam pekerjaannya kita lihat, Walayak tani bihim, tidak peduli, tidak perhatian penuh dengan para karyawan atau para pekerja tadi itu. Fahaula alaisthaiku naraatip kamilan, maka mereka, mereka para karyawan ini tadi, nabirokaulafikum, yang mereka bisa dikatakan kurang intimam, kurang perhatian penuh dengan pekerjaan tadi itu, tidak mendapatkan gaji rutin secara sempurna. Walasthaiku naraatip ilah bimikdar, na adaw min al amal, dan mereka pun juga tidak mendapatkan tidak berhak mendapatkan gaji yang rutin kecuali dengan apa, kecuali hanya dengan sesuai dengan kadar yang mereka kerjakan seperti itu, jadi barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata apa, ternyata dia tidak apa, tidak amanah seharusnya mengerjakannya sesuai dengan kesepakatan yang diaman, yang diamanin tadi dia malah ngerjakannya itu sembarangan yang penting jadi gitu Allah mustahil, kita lihat wa'ala hadha payakunuma yaakununa yaakununa Waishrabunahu min hadhar ratat aladilai syahiqunahu yaqunu walayyaduillah haraman yuhasabunahlihi yamal qiyamahnya taatini berdasarkan penjelasan seperti ini dan perbuatan seperti ini maka yang mereka makan selama ini dan yang mereka minum dari harta bulanan atau harta rutin tadi itu gaji rutin tadi itu yang mereka sebenarnya tidak berhak mendapatkannya walayyaduillah haraman bukunya haram jadi kalau kerja yang amanah kesepakatan jam delapan jam dah siap Kesepakatannya jam tiga sore pulangnya jam tiga sore dah sudah apa berhenti jam tiga sore jangan malah melanggar. kesepakatannya kerjaannya, taruhlah seharusnya. Nama barakallahu fikum kesepakatan kerjanya seperti ini harus dikerjakan, ya harus seperti yang disampaikan tadi. Tak boleh membuat apa pekerjaan yang lain kita lihat. Waktu kita harus membina nasihat nama hukumah mubah Sungguh telah tersebar di antara manusia bahwasanya hartanya pemimpin itu pemerintah itu, itu diperbolehkan bebas tadi kata pemimpin pemerintah itu bebas katanya, nah diperbolehkan. Kalau lea, nah lea salah umalikun karena dia tidak memiliki, tidak apa barang kafiyun, tidak tidak dikatakan pemilik yang ditentukan, maksudnya pemilik tertentu nggak ada, karena pemimpin itu biasanya ngasih dana banyak gitu untuk apa dikerjakan orang bawahannya, alamnya. Nah bawahannya ini nanti nyuruh lagi yang di bawahnya terus, gitu, kan ya padahal pemimpin pusat mengatakan tolong jalan raya itu diaspal dengan aspal yang ori. Yang ori yang asli, bukan KW. Kata yang bawahnya siap katanya. Yang bawahnya ini dapat apa? Uang dari atasan pusatnya MM-an enggak sembarangan. Eh, 3 M setengah, 3 miliar setengah dia dapat. Akhirnya dia yang di bawah kantor pusat tadi itu nyuruh orang lain di bawahnya lagi. Tolong belikan aspal yang harganya murah saja. Jadi, na'am warahmatullahi wabarakatuh, serupa dengan ori, tapi enggak kawai juga. Jadi, e, sekelas ori, tapi jangan yang ori. Karena otomatis harganya berkurang. Nah, disitulah dia dapat keuntungan besar, tapi sudah tidak menjalankan amanah. Karena amanah di pusat apa? aspalan yang ori, yang nomor satu, yang asli. Ya? Dia malah beli aspal asli palsu ya. Asli tapi palsu, paham ya? Nah, asli aspalnya palsu bahannya itu loh, gitu ya berapa ya? <guluh> nah, kalau ini, intinya intinya ini dia tuh hilah, nurunkan orang di bawahnya pekerja, tapi dengan catatan apa? Membeli aspal yang harganya murah tadi itu, kan? Untungnya banyak, ya nggak? Akhirnya dia juga malas-malasan gitu loh, nyuruh orang di bawahnya lagi, dibelikan aspal yang KW nomor tiga, paham ya? Udah perusak semuanya tapi memang jauh untung besar tapi itu nggak amanah kamarnya, tami ya nggak amanah. Seringnya kejadian seperti itu, memang satu kan tuh aspal aspal berjalan dan bagaimana. Itu biasanya tuh kata orang-orang itu amanahnya itu full di aspal semuanya tapi mereka malah ngaspalnya itu nggak semuanya nih berbercacaran yang lubang-lubang misalnya nanti kan dapat untung banyak itu, tami ya? atau ngaspalnya semuanya tapi dengan dengan kelas yang tidak sesuai dengan sepakati seperti itu. Nah, ini yang cerita orang-orang ikhwah yang terjadi jalan itu banyak sekali kejadian jalan aspal itu ya. Ada ikhwah. Salah satu ikhwah itu dia dia bagian yang nerima dana tapi bukan pusat, paham ya? Dia cerita langsung itu. Jadi keadaannya seperti itu. Nyuruhnya aspalnya jenis bagus, tapi ternyata bawahnya itu malah justru sengaja membeli aspal yang jenisnya jelek karena untungnya banyak nanti. Itu loh. Allahu musta'in. Kita lihat mereka mengatakan karena nggak ada kepemilikan yang ditentukan. Pak Yokoal, Innama laskofumah wabaitul mal. Sebenarnya harta pemimpin atau pemerintah itu adalah baitul mal, ada rumah yang disediakan untuk mengumpulkan harta rakyat aslinya. Ami ya. Jadi ada rumah tertentu, ya nggak. Kemudian nabara kalafikum, harta mungkin denda atau mungkin kiswah atau yang semis denda atau yang semisalnya itu semuanya itu dikumpulkan situ biasanya. Nah nanti kalau ada kegiatan yang sifatnya umum berkaitan asal masyarakat itu, bisa pakai uang itu, amia. Nah, Allah diistighfuhu jamiul nas, yang semua manusia berhak mendapatkannya, bukan pergi individu Kalau harta mal seperti itu, kalau harta dari baitul mal seperti itu, aslinya. Faanta ira baqostahu, faqat baqostahu dan nas, Allah diina istighfuhu baitul mal. Kalau seandainya kamu menipu dia, amia, sembunyi sembunyi menipu dia, maka sungguh Namun kau telah menipu semua manusia yang mereka berhak mendapatkan harta dari betul mal. Ya enggak? Karena betul mal itu sebenarnya harta pemimpin, pemerintah itu yang diambil dari rakyat. Tahu ya? Kemudian dikumpulkan itu masuk dalam betul mal asli aslinya. Jadi tidak rakyat membutuhkan. Nah, barangkala sifatnya umum, bencana atau yang semisal, ngambil dari situ itu aslinya. Jadi kalau diambil itu individuan, enggak tepat. Tahu ni ya? Nah, barangkala fiikum. Pekerjaannya ada dua jenis. Pekerjaan ada ada dua jenis. Kalian lihat di sini. An-aul awal jenis yang pertama, ميدانية. ميدانية itu dikenal dengan na barqala borongan. Paham ya? Jadi borongan Dia yang lihat medannya, tempatnya kerja. Wah ini kamar mandi ini kami siap borong. jadi mulai dari pondasinya pasang batako, kemudian juga menghaluskan dengan semen itu satnya keramiknya semua dah siap tinggal pakai. Berapa? Berannya 10 juta kata dia, Ini borongan namanya. Langgarnya oh, dia ngelihat medannya dan lihat medannya, wah, siap kami membangunnya. Pak oh, ya. Nah, ini nanti gajinya kapan gajinya? Gajinya kalau orangnya amanah pun di saat itu kasihkan enggak masalah, tapi kita hati-hati kalau orang yang amanah. Jadi borongan tuh selesai dulu, mau selesai 2 hari silakan gitu urusan dia. Ternyata dia selesaikan dalam waktu 1 hari setengah bayangkan itu. Masya Allah terserah dia mau ngambil pasukan berapa terserah yang penting borongan itu selesai kasih gaji gitu Amin. ternyata satu hari setengah selesai udah nih gajian tuh selesai Amin. ternyata kalau satu bulan kok nunggak satu bulan gak selesai selesai urusan dia dia gak dapet gaji sampai satu bulan itu aslinya gitu ya kalau borongan seperti itu memang sampai dia selesai baru dapat gaji aslinya tapi kalau misalkan orangnya amanah ikhwah sendiri biasanya dikasih langsung di awal pun gak masalah tak kasih separuh dulu ya yang separuh nanti kalau udah selesai siapa tanya udah Pemasan ini borongan medannya itu borongan. Fa yuqal al kadza kadza, kerjakanlah seperti ini, seperti ini dikatakan orang tadi, kerjakanlah seperti ini seperti ini. Fahada bihasbil amal. Ini sesuai dengan kadar Nam tergantung atau kadar dengan sesuai dengan kadar pekerjaannya. Mata fa'alahu Kapan dia mengerjakannya? Ha? Selesai, selesai. Kalau belum selesai, belum selesai. Ini dia ya sistemnya sistemnya apa borongan tadi itu. Amlum. Contohnya dia borong apa? Borong jembatan. Kalau belum selesai jembatan, berhak nggak mendapatkan upahnya? Nggak berhak. Sampai selesai dulu. Mau dia mau dibikin kilat khusus pun 5 hari selesai, apa dong? Atau 2 hari setengah selesai, silakan. Intinya apa? Selesai. Pak maksudnya ya. Tapi kalau ternyata dia nunggak sampai setahun, eh, bikin jembatan setahun, gajinya sudah diperkirakan dari itu, ya salah dia sendiri. Selama setahun itu ya belum bisa makan gaji dia. Setara global seperti itu ya jadi borongan tuh biasanya orang tuh cepat-cepatan biasanya. Nah, cepat selesai, cepat dapat gaji. Tapi kan udah selesai inti pekerjaannya. Yang kedua, anwa san jadi yang kedua, zamaniyatan muqayyadatan biwaqtin. Waktu yang diikat dengan waktu tertentu. Jadi pekerjaannya ini terikat dengan zaman dengan waktu. dengan waktu yang diikat dengan waktu tertentu. Contohnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalkan. Waktu atau bukan itu? Waktu. Setelah jam 4 sore antum pulang saat-saatnya boleh enggak? Boleh, bukan urusan sudah bukan urusan lagi sudah ya. bukan urusan dengan pekerjaan lagi sudah. Kecuali kalau lembur lain lagi. Kalau lembur tapi digaji biasa, mau nggak kira-kira? Nah, biasanya nggak mau ada gaji tambahan lembur. Lamnya lembur lain lagi. Kalau kalau ini dengan apa namanya yang kedua ini bukan borongan tapi dengan waktu tertentu. Lamnya mungkin jam delapan sampai jam 4 sore atau dengan waktu tertentu seperti sepekan sekali gajinya. Amun sepekan sekali gajinya misalkan. Paham Allah itu ya? Yang seperti itu juga perlu diperhatikan Naam. Jadi otomatis kalau sudah sepekan, dia berhak mendapatkan apa? gaji tadi itu. Naam. Ikhwani fi din, azan wa yazakumullah, mahfidhukumullah jami'an kita lihat lagi. Wa in qah al-mauqul ila asy apabila pekerjaan yang sudah ditugaskan kepada seseorang sudah selesai, fa in fa innahu Fa'in lahunya pokol, maka dia diam dulu, diam dulu, duduk tersisa dalam keadaan diam dulu. Fa'in wafakur rais al-mubasher al-khoruz. Kalau pemimpin bosnya mandornya ini, na barakallahu fiikum, cocok dan sesuai atau sepakati oleh mandor yang pelaksana langsung ini, na al-khoruz untuk keluar di pekerjaan tersebut, maka adalah hak pala bas, dan dia berhak untuk apa mendapatkannya. Nah, maka tidak masalah dia keluar. Jadi, kalau dia misalkan ada mandor, kan biasanya ada anak buah. Mandor, anak buah itu ada dua Anak buah tukang, yang satunya tenaga. Paham ya? Tenaga atau tukang ini kalau mau keluar izin dulu sama roisnya. Roisnya pemimpin pemimpin pelaksana pekerjaan itu, itu mandornya. Ngizin dulu, "Pak, ana mau keluar, Pak. Ada kepentingan." Bagaimana nih? Kalau dia mengatakan enggak bisa misalkan, ya enggak bisa kerjakan. Tapi kalau dia silahkan tafadhol keluar, tapi hari itu nggak dihitung gitu loh. Kecuali kalau hari itu dapat setengah dihitung setengah, tapi kalau hari itu nggak belum sempat kerja, kok pulang, paham ya? Ya udah, berarti nggak dihitung, paham loh? Nah itu maksudnya. Fatinkallah, kau ilham. Kalau seandainya dia mengatakan, Tufridu daulah ala syarikat taudifa ada dan min al shabab, fi ayyamil utal otal ya, jamalil otalah. Ya, nah. Artinya apa? Kalau seandainya pemerintah daulah negara atau pemerintah, nah barakalafikum menetapkan suatu pekerjaan pada perusahaan-perusahaan beberapa pemuda di hari-hari yang libur. Ini ini pekerjaan negara ini ya, sembarangan ya. Nah, barakalafikum di sebagian syarikat yaitu perusahaan-perusahaan besar pabrik-pabrik itu, nah ini pemerintah negara ini sengaja Nah menetapkan pekerjaan bagi beberapa pemuda di hari-hari libur. Seharusnya libur kerja enggak seharusnya kerja enggak seharusnya enggak kerja. Nah ini mah ditetapkan oleh negara ada yang kerja gitu loh. Faida aradahaduhum anyamal fiha kalulahu ithad wahud ratip kamilan. Kalau ternyata ada salah satu di antara mereka ingin bekerja pada hari libur tersebut, mereka mengatakan kepada orang yang kerja tadi pergilah kamu ambillah gaji. Full katanya gaji yang sempurna Amlum? nah taruh lagi nih biasanya orang bekerja itu kan ada hari tanggal merah hasilannya gitu ya tanggal merah itu istirahat nah, istirahat biasanya itu biasanya kalau istirahat itu normalnya dihitung gaji gak biasanya kalau pas hari libur itu tanggal merah dihitung gaji gak nah ini gak ngomong Antum gak usah libur berangkat aja sudah nanti antum ngambil gaji full Amlum? jadi dia posisinya yang tanggal merah tadi yang libur tadi dia tetap berangkat tapi gajinya full full itu maksudnya ya yang lainnya enggak dapat karena enggak enggak datang tangga kerja tadi dia dapat karena hari libur seharusnya libur dia kerja gitu loh dan ya yakni dunia amal tanpa kerja cuma datang tapi ini ya Allah mustahil idhab wa khutratid amilan pergilah kamu ambillah gaji sempurna yakni dunia amal tanpa kerjaan sama hukmudhali kalau seperti ini bagaimana Amelon suruh pergi datang ke kantor ke perusahaan padahal tanggal merah ini libur. Ya, suruh nanti ngambil gajinya gaji sempurna. Hukumnya bagaimana sepertinya nih enggak kerja tapi suruh ngambil gaji sempurna. Aljawab jawab kaunu yu'ta wa yakmal fi Ini perhatian bebek ini. Keadaan dia dikasih gaji dalam keadaan dia belum bekerja ini perlu dicek lagi. Ada apa ini? jangan-jangan ya, ada unsur politik dibalik itu semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak enggak kerja kok digaji. Kan nah, biasanya orang kan digaji karena kerjaan itu. Ya enggak? Nah. Tapi mau enggak kira-kira enggak kerja dikasih gaji? Mau? Antum enggak kerja tapi dikasih gaji, mau enggak? Mau? Antum kerja di perusahaan, tahu ya? Mungkin orang-orang orang jelas pertanyaannya. Antum kerja di perusahaan, nah posisinya antum lagi mungkin sakit atau mungkin lagi apa gitu ya. Nah akhirnya atau meliburkan diri lah posisinya meliburkan diri. Seharusnya kan dia enggak dapat masuk gitu loh. Nah atau mau nggak diganti posisinya atau sakit diganti. Sebagaimana yang lainnya yang lain yang masuk dari harta pemerintah dari itu. Hah? Kalau aslinya sesuai dengan peraturan yang ada dalam nambah barakalabikum transaksi, nambah persewaan pekerjaan semisalnya itu enggak benar seperti itu. Karena apa? Karena gaji itu diperuntukkan bagi yang kerja itu loh, amblom. Ya, Kecuali hadiah, lehana gila hadiah, al hadiah boleh diambil. Bagi tanya di sini. Ada melihat. Wadaulah hina furdat hina faradat dalik lah koradun min waraikh. Pemerintah atau negara itu ketika mengharuskan hari-hari libur kok kerja dari itu, ada tujuan tertentu di balik itu ternyata. Ada tujuan tertentu di balik itu semuanya ternyata lamnya fahyatori itu minhak ulah syabab annya sungguh allah alijaza bila amal ternyata apa nabarakallah fikum dia pemerintah tadi itu menginginkan para pemuda tadi untuk kerja nabarakallah ya, fikum agar mendapatkan apa mendapatkan mungkin penghargaan dalam amalan tersebut hatalah yasul minhum farar apa al mudamir atau al mudamir agar tidak terjadi apa? Nan barakallahu waktu-waktu kosong yang hancur atau yang hilang, teman ya. ya? Nah, waktu kosong itu seharusnya libur dari kerja itu loh. Akhirnya kan nanti mungkin dari atasan, "Wah, ini kan dapat penghargaan" atau yang semisalnya. Nah, jadi ada ada tujuan tertentu itu loh. Waktu libur kok suruh apa? Suruh berangkat tapi digaji full. Jadi ada ada, ada apa ada semacam tujuan tertentu politik atau yang semisalnya. Paham maksudnya ya? Nah, biar nanti misalkan taruhlah atasannya ini Jago dia nyalon ya, mau calon jadi bupati lah, calon lah atasannya ini. Akhirnya apa? Dikerahkan lah semuanya ya. Nah, mantu berangkat aja ngambil gaji full walaupun enggak kerja. Paham ya? ya Sebenarnya libur nih, tapi Antom tetap berangkat aja ngambil gaji full walaupun enggak enggak kerja misalkan. Nanti kan orangin senang. Ujung-ujungnya nikel pemilu milih eh, calon bupati lah itu. Paham ya? Nah, calon bupati apa kepanjangannya? Caudi Ah, calon bupati, nama, nah kalau kalau calon camat apa, calon itu ya, nah kalau kalau calon, calmat calmat ya. nah, kalau calon mati kalau calon ya, nah kita lihat di sini, apa kata beliau di sini, mas alatun, jadi nggak boleh tadi ya, jadi upayakan yang namanya bekerja di perusahaan itu, kalau dia posisi hari libur, hari libur, itu ya libur libur nggak dihitung apa, nggak dihitung gajinya full itu loh, sampai dia kerjaan itu nam. Itu yang tepat karena nampaklah kalau fiqih mula itu kembali ke hukum asal. Masalah tuh, haliaju insan, al fi wadipatin muanya. Nah, imam imam atau awadanan anyuni bakhairah. Apakah diperbolehkan bagi seorang yang sudah ditentukan pada pekerjaan tertentu mungkin menjadi imam atau tukang adan minta digantikan yang lainnya. Contohnya si A, namanya Mahmud. Nabarokallah fiikum. Si A ini namanya, namanya apa namanya? Mahmud namanya Si A ni. Ela Nabarokallah fiikum. Kemudian suatu ketika Mahmud ngomong, Hamid, tolong digantikan digantikanlah Hamid. Kena lagi ada urusan luar ni. Antum hari ini yang Adan, yang komaat juga. Tapi kan orang yang amanai tahunnya itu si Mahmud tu setiap hari Adan itu loh. Ternyata dia nyambi, ya, nyambi jualan cilok. Mahmudnya ini, tadi ketika ada duhur dia belum pulang Nyuruh orang lain itu loh Padahal kesepakatan pertama apa? Mahmud itu sepakat Dengan Takmir masjidnya Mahmud ini yang adhan sekaligus yang imam Mahmud katanya siap katanya Ternyata Mahmud Di balik itu bermain apa? Bermain dengan permainan-permainan yang lain itu loh Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia itu ternyata nyambi jualan cilap Paham ya? Sebenarnya dia jadi imam Muadzin sudah dapat rohatif Dapat gaji rutin sudah tapi dia ternyata menyambi jualan cilok tadi itu jam 12 atau ada zuhur belum pulang dia. Dia nyuruh orang lain angpun nah, ya. yang gantikan ya. Oh seperti ini keadaannya sebenarnya. Nah, barakallahu fikum wa takumullah enggak diperbolehkan karena dia sudah menyelisih amanah. Paham ya? Kenapa kok enggak diperbolehkan? Lihat dia enggak jualan cilok dapat gaji. Ya enggak? Kecuali kalau dia enggak digaji lain lagi urusannya. Dia digaji nih. Sepakat Mahmud, sepakat Mahmud ini yang adhan yang imam itu loh. Malah dia sudah tak imam tak adan, ram malah, ya? malah di pakai tu jualan cilok. Kesepakatannya full, duhur, asar, maghrib, isak subuh, Mahmud terus yang adan dan komat. Mahmud adan komatnya cuma maghrib, isak subuh, duhur sama asarnya kelilingnya. Kerja jualan apa tadi? Cilok, ram ya. Allamstan itu tak dibenarkan tu lihat. Lain ya dus jawapannya lain tak boleh. Papa tunas taji tuh Yunibu ghairahu al-imamah wa na fiikum wa ghairaha bi juz'in min ar sebagian orang menjadikan orang lain ya, Sebagian manusia menjumpai orang yang jadi amannya itu malah nyuruh gantikan orang lain dalam imam kemudian dia nanti dapat gaji sebagian gajinya padahal seharusnya mahmudan gajinya utuh kalau jadi imam ternyata dia nyuruh orang lain nanti ngomong enggak usah takut enggak usah khawatir nanti akhir bulan anak kasih antum Walaupun sedikit, lahnya. Jadi Mahmud ini, ini modelnya. Eh, nanti tak kasih walaupun sedikit, ambil dari bagian gajinya Mahmud tadi sendiri. Nah kita lihat sini. Wahatul Haram tidak di sini. Haram tidak boleh. Ilah idha, ilah idha adinalahu. Nam man lahun nador fi hadal masjid. Kecuali kalau dapat izin takmirnya. Takmir ini mengatakan. Nah Mahmud kemana nih Mahmud ini misalkan. Mahmudnya ngomong Pak. Eh, terus terang kami merantau ini pak, jadi keluarga e, bisa dikatakan pas-pasan kehidupannya istri anaknya 10 pak, misalkan ya? jadi gak mungkin kalau anak cuman mengandalkan gaji dari ada komat ini, jadi anak terpaksa harus nyambi jualan cilok, kata Mahmud tadi itu, paham ya? kemudian siapa yang gantikan, yang gantikan Hamid, paham ya? cuman Hamid ini adanya duhur sama asar aja pak, nanti ke maghrib, isya subuh anak, kata Mahmud, kata kata Afdal silakan. Fizin kan berarti kan? Eh, itu urusan nanti urusan gajinya Hamid siapa urusannya? Yang urusannya. Urusannya dengan Mahmud. Paham ya? Nah, urusan Mahmud karena Mahmud tadi ketika dapat gaji, nah barakallahu fikum otomatis dibagi dengan si Hamid itu loh. Pamlum, Husain. Eh, mana? Ini Allah مستنغar beliau, sawan kana mutabarrian au kana min Baik. Nah, barakallahu fikum. Naam. Perizinan tersebut adalah apa? Dari langsung dari pemerintah pusat negara atau... Na'am barakallahu fikum mutabari'antu. Setelahnya... Na'am barakallahu fikum orang yang menyumbang. Ya, menyumbangkan harta atau misalnya. Kesimpulannya di sini Na'am barakallahu fikum... Kalau dia sudah diamanai dengan suatu pekerjaan yang sifatnya... Ada ratib, ada gaji letat... Maka hendaknya dia menunaikannya. Kalaupun tidak bisa menunaikan... Minta izin atau menggantikan orang lain tapi harus diizinkan oleh nabi raka'lawfi kum pemberi amanah yang pertama tadi masalah tu yang terakhir halnya justru ilmuatid anya kuda ijazah dan min al muatid al walau min khairi nasidi apakah diperbolehkan bagi pekerja pegawai mengambil nabi raka'lawfi kum ijazah penghargaan penghargaan itu semacam nabi raka'lawfi kum seharusnya dia tingkatan di bawah pasal dia yang di atasnya padahal ini bukan jatah dia gitu loh. Amnya. Jatahnya dia, dia di bawahnya gitu loh. Nah, akhirnya dia mengambil apa? Mengambil semacam penghargaan yang dimiliki oleh apa? Dimiliki oleh pegawai yang lebih tinggi dari dia. Tanpa apa, dalam keadaan ini bukan jatah dia. Al-jawab, ada yungdol. Seperti ini dilihat. Amnya, ayo, seperti ini dilihat lagi. Inkana al-mudiru al-mubasher fadzulilalahu dalikah falabasa. Kalau ternyata mudir, pemimpin pusat, kepala perusahaan atau kepala kantor itu yang pelaksana langsung dari itu sudah, maka barokallahu meletakkan upah atau gaji dalam masalah tersebut maka tidak masalah. Karena posisinya nanti walaupun dia ambil penghargaan tinggi pun dia akan lihat kadarnya. Tak bisa dia digaji dengan gaji yang seperti yang tingkatnya di atasan itu. Locka, maksudnya ini. Nah, barakallahu fikum. Ayu, kita lihat sini. Amma idalamnya kunnahudzalil palaya dzus hatta lahu adina. Kalau seandainya tidak seperti itu keadaannya, maka tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu bahkan walaupun dia sampai apa? Walaupun mengizinkan. Fahada nah barakallahu fikum, nam yarju ila nithamul 'urf. Ini semuanya kembali pada peraturan dan juga tradisinya. 'Urfnya bagaimana? Jadi kalau misalkan masalah bekerja, sebenarnya semuanya harus kembali pada amanah. Enggak boleh nipu, enggak boleh bohong, enggak boleh melanggar amanah. paham ya? Nah, karena yang namanya amanah itu ah, sumber keberkahan. InsyaAllah ta'ala na'am. Ada berikutnya pada semua yang datang.